بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وعد من اضاهو بدار السلام وهو الذي فضلنا من مخلوقات والصلاه والسلام الذي انمنا اساس التوحيد والايمان بالله وعلى وصحبه ومن والاه بعد Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama hadir di majlis yang sama-sama kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat dan salamnya senantiasa kita selalu sanjungkan. untuk baginda nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan rutin kita dengan mendengarkan kajian ya dengan materi kajian Al-Qur'an yang akan langsung diisi oleh guru kita mukarram ustaz Dr. Haji Ali Hasan Bahari LCMA. dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca suratul-fatihah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan keagungan serta barokahnya suratul-fatihah makin menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga semoga apa yang akan kita dengarkan Melalui kajian pada malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadith ini Yahwa kuniatin syarh al-fatihah. A'udz bil-lahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin rahmanirrahimalikumiddin. Al al ia kan Abu Dua, ia kan setakat ini di nasiratul mustaqim, syiratuladzina namta'alaihim waril maghdu bi alaihim waladzoodin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbala Alamin. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya marilah sama-sama kita akan langsung mendengarkan dan melanjutkan kajian Al-Quran kita yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al ustaz Dr. Haji Ali Hasan Bahar RCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan.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 dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa penuh dengan keberkahan dari Allah s.w.t. Begitu juga seluruh pendengar radio Masjid Agung Sunda Kelapa dimanapun berada juga penuh mendapatkan keberkahan dari Allah s.w.t. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari surat Atur pada kesempatan yang terakhir kita sampai di ayat yang ke empat puluh akhir akhir ayat dari surat Atur dari ayat 45 puluh lima. A'uz bilah mina fadharhum hatta yulaqo yoma hum fihi yusaqood. maka biarkanlah mereka sampai mereka menemui hari mereka yang di dalamnya mereka dibinasakan banyak dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi fadharhum tinggalkan mereka bukan berarti nabi disuruh meninggalkan dakwah Namun yang dimaksud dengan tinggalkan mereka Nabi Muhammad itu sayang sekali dengan seluruh makhluk Allah Nabi tidak mau ada yang tertinggal satu orang pun Nabi ingin sebanyak-banyaknya, kalau bisa semuanya masuk surga Yang jahat, yang silahkan baca sejarah Nabi Muhammad SAW yang nanti menjadi sahabat-sahabat yang membela nabi itu kan sebagian dari mereka yang membela nabi awalnya adalah musuh-musuh nabi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda bagaimana beliau niat ingin membunuh nabi berubah menjadi seorang yang membela nabi dan belum pernah belum pernah lahir setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab seorang yang memiliki Memiliki jasa-jasa seperti Sayyidina Umar bin al-Khattab. Kemudian kita juga akan menemukan banyak sekali nama-nama yang mereka awalnya. Suhel bin Amr, itu yang ahli pidato yang giginya mau dicopot. Sama Sayyidina Umar bin al-Khattab. Nanti... Menjadi sebagaimana yang Nabi katakan Sudah, jangan diapa-apakan, biarin Wahai Rasulullah, ini dia ahli pidato Kalau kita biarkan dia Nanti dia tambah menyebarkan kebencian Kepadamu, menggoyahkan Keimanan orang-orang yang sudah beriman kepadamu Nabi bilang biarkan Insya Allah nanti dia akan memiliki Sikap yang menyenangi kamu Benar Begitu dia masuk Islam Di Fathu Makkah, di Haji Perpisahan Dia mencari beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha mendapatkan beberapa helai rambut Nabi kalau dapat dicium, diletakkan di matanya. Ini musuh Nabi. Dan benar yang Nabi katakan ketika nanti dia akan memiliki sikap yang menyenangkan engkau wahai Umar bin Khattab. Benar. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad wafat. Itu di Madinah kan goncang. Ada yang nggak percaya Nabi Muhammad wafat, nggak mungkin Nabi wafat. Ada orang-orang munafik meninggal Nabi Muhammad kesempatan kita mengacaukan apa yang sudah dibangun. Bagaimana dengan penduduk Mekah? Suhel yang giginya mau dicopot itu, karena dia ahli pidato. Penduduk Mekah begitu mendapatkan berita Nabi Muhammad wafat, kan banyak yang lemes, banyak yang Yang imannya menjadi Suhel bin Amr yang pidato di Mekah, yang memberikan kemantepan kepada penduduk Mekah. Nabi Muhammad di ayat ini diminta Fadzharum tinggalkan mereka, bukan berarti untuk tidak usah ajak mereka berdakwah lagi, tapi maksudnya kamu jangan menganggap bahwa mereka tuh bisa dibawa semua. Karena dari mereka itu ada yang memang nggak bakalan masuk surga, surga nggak pantas untuk menjadi tempat bagi mereka yang terlalu berlebihan, yang membangkang, yang memusuhi, yang tidak mau mendengarkan. Matahari itu sudah terbit, tapi dia menutup, tidak mau mendapatkan fajar humhata yulaku. Biarkan mereka sampai mereka menemui hari yang di dalam hari tersebut mereka dibinasakan. Yawmullah yugni'anhum kaiduhum syai'awwalahum yonsorun. Hari yang tidak berguna bagi mereka, sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Mereka buat tipu daya. Di dunia, Nabi Muhammad berkali-kali mereka buat jebakan untuk Nabi Muhammad. Mereka buat semua yang akan membahayakan Nabi Muhammad. Ingat ketika Nabi Muhammad akan hijrah. Mereka mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka kepung. Semua yang mengepung itu membawa senjata tajam. Dan yang mengepung itu anak muda, nggak ada yang orang tua. Itu anak muda mewakili semua suku yang ada di sana. Mereka buat tipu daya. Allah yang mematahkan tipu daya mereka. Nggak berhenti. Nabi dikelilingi rumahnya. Rumah Nabi dikelilingi oleh mereka, dikepung oleh mereka. Nabi selamat. Nabi masuk ke guasur. Mereka juga mengejar ke guasur. Selamat tidak? Nabi selamat. Nabi keluar dari guasur. Nabi melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi sama surokoh. Selamat tidak? Selamat. Budaya mereka tuh nggak bermanfaat. Dan memang ada sebagian riwayat. Yang mengatakan bahwa ayat ini juga mengingatkan terkait dengan peristiwa Perang Badar. Mereka harus mendapatkan azab di dunia. Bentuknya apa? Nanti Perang Badar. Karena di Perang Badar jumlah mereka sangat banyak dibanding dengan umat Islam. Tetapi sedikit pun mereka tidak mendapatkan pertolongan. وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُّونَ ذَلِكْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang berlaku aniaya yang berbuat zalim ayat-ayat ini masih terkait dengan orang-orang Mekah karena surat ini diturunkan di Mekah dan ini ancaman keras kepada penduduk Mekah yang waktu itu berbuat aniaya terhadap Nabi Muhammad, aniaya terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi, Khubab bin Al Arth radhiyallahu anhu waardah. punya majikan seorang nenek setengah tua atau mendekati tua, majikannya itu kafir. Itu kalau kalau iseng iseng, kalau lagi iseng nih ini majikannya nih setengah tua. Kalau iseng melihat Khobab bin Al-Aret, majikan ini punya usaha las, mungkin kalau sekarang itu las. Besi panas, pandai besi. Kalau iseng melihat Khobab bin Al-Aret lagi kesel gitu kan. Khobab, kamu masih beriman sama Nabi Muhammad? Masih. Ambil besi panas, tempel. Nanti tempel sebelah sini, tempel sebelah sini, tempel. Oh, semakin menjerit, semakin senang. Tapi nanti, nanti majikannya itu, nanti di akhir hayatnya, si majikan tersebut punya penyakit. Gatel sekali. Kepalanya itu sering gatel, sering sakit kepala. Baru enak rasa sakitnya itu hilang kalau ditempel besi panas. Sakit kepala nih, sakit sekali. Begitu ditempel besi panas, ha, lumayan. Lepas sakit lagi. Ini udah rontok rambutnya. Pasang sini lagi, sini lagi. Itu, wa inna lilladzinaulamuzanubanduna, Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang berlaku aniaya akan ada siksa. selain siksa nanti di akhirat tuh dia dapat juga di dunia. Itu tadi contohnya. Dan nanti banyak lagi kalau diteliti, dibaca siapa saja yang pernah menyiksa sahabat Nabi. Nanti mereka tuh semuanya dapat. Kalau mereka tidak tobat. Yang mengepung rumah Nabi, anak-anak muda yang mengepung rumah Nabi, nanti mereka itu Banyak yang gugur, mati di perang Uhud dan perang Badar. Semuanya dapat. Dan untuk mereka, orang-orang kafir tersebut yang berlaku aniaya, bagi mereka ada azab. Yang berbeda dengan azab di akhirat. <tuh> Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. kalau baca sejarah orang-orang yang aniaya, nggak pernah mengakui kesalahan. Kita pernah melewati mungkin, ayat-ayat yang terkait dengan Fir'aun. Fir'aun itu, ketika sudah terpojokkan, selalu menyalahkan Nabi Musa. Allah kirim kepada Fir'aun, dan bala tentaranya peringatan demi peringatan. Setiap kali ada peringatan yang datang yang membuat mereka hidup menjadi susah Mereka bilang kesialan ini sumbernya adalah Musa Dimana-mana ada air, dimana-mana ada, ada darah Mau ke toilet ada darah Di jalan itu air-air itu banyak berubah menjadi darah Kemudian banyak katak tiba-tiba menjadi musim Firaun bilang apa? Ini dulu sebelum ada Musa nih biasa-biasa aja. Semenjak ada Musa, ya itu orang kalau sudah tertutup hatinya, semua yang salah orang lain. Fir'aun, semua ujian yang datang yang semestinya menjadi peringatan, Fir'aun tidak mengindahkan. Bahkan Fir'aun bilang nih sumbernya Musa nih. Dulu sebelum Musa mengaku sebagai nabi, nggak pernah tuh banyak katak kayak begini. Karena kan Fir'aun bilang, Musa kalau kamu benar utusan Allah, berikan kepada kami tanda-tandanya. Diberikan. Datanglah wabah penyakit, datanglah katak, datanglah dimana-mana itu banyak darah yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Dia bilang ini sumber, sumber kesialannya adalah Musa. Begitu mau menghadapi para penyihir. Firaun bilang, "Musa, kamu harus menghadapi para penyihir saya." Di diseleksi. Jadi ada audisi, ya. Kayak sekarang apa itu namanya? Ada bintang-bintang itu apa? Ini bintangnya para penyihir semuanya. Wah, main menunjukkan keahlian semuanya. Dan ketika sudah terpilih para penyihir yang sangat sangat sangat mahir kumpul sudah bertemu di tempat yang ditentukan Firaun hadir di situ mereka berdialog dengan Nabi Musa siapa yang mau duluan engkau dulu wahai Musa atau kami Nabi Musa bilang kamu duluan buah mereka menunjukkan pernah lihat tukang sihir <laughs> kalau menunjukkan keahliannya gimana gayanya gayanya bagaimana keluarkan ini jadi ular yang besar Nabi Musa mengambil tongkatnya mengeluarkan tongkatnya tongkatnya menjadi ular yang paling besar menelan semua ular-ular tersebut Firaun bilang apa? oh Musa guru mereka uh. Firaun bilang apa? Musa? oh ini para penyihir ternyata murid-muridnya Musa ya uh. ada nggak orang kayak Firaun begitu? Sudah terbukti Minta bukti Diberikan bukti Masih mau menyalahkan Orang-orang kafir Mekah Bagi mereka yang aniaya tersebut Mereka akan mendapatkan azab Perang badar Itu azab buat mereka Karena Mereka nggak percaya Nabi Muhammad Bisa mengalahkan mereka Apalagi yang mengeluarkan dana besar untuk perang demi perang melawan Nabi Muhammad itu nggak percaya. Perang Badar. Kemudian nanti ada masa paceklik. Itu ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah Ya Allah berikan kepada mereka peringatan tahun-tahun yang sulit. Sebagaimana tahun-tahun yang sulit Pernah dilewati oleh Nabi Yusuf dan kaumnya Nabi Yusuf kan dalam kisahnya bagaimana Akan ada tujuh tahun Panen bagus Kemudian tujuh tahun setelah itu Makanya diminta Tujuh tahun ketika bagus itu Sebagai tabungan untuk Allahumma ija'allahum sinin Kesini Yusuf Ya Allah Jadikan untuk mereka Tahun-tahun yang sulit Dan Itu pernah terjadi kepada penduduk Mekah, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Nabi sudah hijrah. Mereka dalam keadaan paceklik yang luar biasa, datang dengan mereka mengutus seorang ahli puisi. Pujangga sastrawan mereka namanya Labid bin Rabia. Dengan mengucapkan puisi-puisi. Yang meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Dan memohon kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan mereka. Karena tanah mereka sudah kering. Binatang ternak mereka sudah tidak ada daging dan tidak ada susunya. Semua wanita-wanita mereka, anak-anak kecil mereka. Bibirnya itu sudah kering, pecah-pecah. Kalau kita didatangi seperti itu gimana? Beriman dulu. Ya. Kalau kita gimana? beriman dulu baru saya mau berdoa. Nabi Muhammad bagaimana? Labid bin Rabi'ah dalam beberapa riwayat itu Labid bin Rabi'ah datang dengan membaca puisi, dengan membawa anak-anak kecil, dengan puisinya yang sangat indah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa agar Allah turunkan hujan kepada mereka. Kalau kita gimana? Kalau kita percaya nggak? Udah percaya belum kalau saya Nabi? Nabi Muhammad tidak meminta apa-apa Nabi Muhammad mendoakan mereka Sebagian dari mereka ada yang beriman Sebagian dari mereka tidak beriman Yang melakukan aniaya Akan mendapatkan azab Sebelum azab di akhirat Dia akan mendapatkan azab di dunia Ada perang badar sangat menyakitkan mereka, perang badar sangat memilukan mereka. Sampai Abu Sufyan, sampai Abu Sufyan itu janji saya nggak akap, tubuh saya nggak akan kena air sampai saya balas dendam Artinya nggak mandi mandi. Orang namanya orang jahiliyah, sumpahnya kan lucu. Demi Allah, mereka percaya sama Allah. Demi Allah, tubuh saya tidak akan kena air. Tidak akan boleh kena air Sampai saya membalas Muhammad Benar Dari perang Badar tuh nanti ada perang Uhud Mereka balas dendam Dan ingat tidak kisahnya perang Uhud Istrinya Abu Sufyan, Namanya Hindun Maaf maaf namanya Hindun Tapi nanti masuk Islam lah. Nanti si Hindun Masuk Islam Dan nanti si Hindun itu yang nanya sama Nabi Wahai Rasulullah, ini Hindun loh Hindun yang waktu perang Uhud Karena keluarganya terbunuh Dia hadir di dalam perang Uhud Bayar ahli tombak Namanya Wahsy Dibayar Tujuannya apa? Bunuh Muhammad, kalau nggak bisa Muhammad Hamzah kamu bunuh Hindun Bayar Pembunuh bayaran Hindun hadir di perang Uhud Mau apa dia hadir Kalau sudah ada yang terbunuh Kalau nggak bisa Muhammad Hamzah yang terbunuh Ingin membelek dadanya Mem Betul begitu Hamzah terbunuh Dengan senangnya dengan bangganya Dia membelek Mutilasi Jantung hatinya Hamzah Dikeluarkan ada riwayat Mengatakan dikunyah Untuk melampiaskan jahiliyah. Untuk melampiaskan. Tapi hebatnya ajaran Islam. Agungnya keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nanti Abu Sufyan si suami. Hindun si istri. Masuk Islam. Dan Hindun ketika sudah masuk Islam. Pernah meriwayatkan. Pernah dikatakan. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad. Tentang pelitnya suami. Wahai Rasulullah. Suami saya itu pelit banget. Sampai nafkahnya aja itu Kurang terus Boleh nggak kalau saya mencuri Uangnya <laughs> Pasti yang jawab sebelah kanan <laughs> Boleh ada syaratnya Nabi Muhammad mengatakan Boleh Sekedar menutupi nafkah Jadi kalau misalnya Nafkahnya itu satu hari 100.000 ribu suaminya itu kaya ngasih 50 ribu si istri tekor boleh diem-diem ngambil 50 ribu kalau lebih dosa kalau lebih dosa, jangan terus dengar habis itu, kan sekarang zaman orang ini mengambil informasi prematur belum lengkap yang penting mendukung keinginannya Hindun yang seperti itu nanti masuk Islam Oleh sebab itu jangan kaget Kalau nanti ini selesai kejadian di Perancis Sebagaimana selesai kejadian di 11 September Yang masuk Islam itu banyak Yang pertama Wah, ini ajaran begini gini Begitu baca Ternyata bukan ajarannya yang minta seperti itu Mereka yang melanggar Kan kita pernah ceritakan itu ada seorang muslim sekolah di negara non muslim pacaran yang muslim ini laki yang non muslim perempuan pacaran. Ayahnya di Indonesia di negaranya itu di tanah airnya mengatakan ini orang Syria ceritanya bukan orang Indonesia orang Syria. Ayahnya bilang kalau kamu belum membawa calon istri kamu dengan agama Islam jangan bawa ke rumah ayah tidak akui kamu ibu tidak akui kamu sebagai anak. Akhirnya buat, buat, buat, caranya gimana? Oh iya. Kasih buku pacarnya untuk belajar tentang Islam biar masuk Islam. Kalau masuk Islam kan bisa dijadikan istri. Benar. Si pacar itu dikasih buku, janji, nanti ketemu tiga bulan setelah baca buku itu. Benar, ketemu sudah pakai jilbab. Senang ini si orang Syria ini. Senang. Alhamdulillah, jadi saya nikah sama dia nih. Begitu ketemu, Alhamdulillah kamu sudah baca. Islam Tapi saya nggak mau nikah sama kamu <tuk> Tapi saya gak mau nikah sama kamu Loh, saya suruh kamu baca itu tujuannya untuk kamu masuk Islam Bisa menjadi istri saya Karena orang tua saya nggak akan setuju Islam yang saya baca Dengan sepak kamu nggak sesuai nah, Dan kayaknya itu yang banyak terjadi di negara-negara barat Ketika mereka mau saja membaca, mau saja mempelajari dengan baik, insya Allah hidayah itu akan sampai. Namun sayangnya yang menjadi penghalang hidayah itu kadang-kadang umat Islam sendiri. Cahaya itu ingin masuk tapi yang menghalangi siapa? Yang bikin bom, ya. Yeah. kalau berani itu perang, kalau dalam Islam itu perang nggak boleh. tidak boleh orang yang gak berdosa itu kena gak boleh kalau memang benar face to face kenapa orang lagi main bola di Boh kenapa ada konser anda bo? kalau berani itu dan memang begitulah Islam berani face to face jangan orang yang tidak ada salahnya orang lagi nonton konser seorang sedang berada di stadion sedang nonton bola dan seterusnya itu tidak boleh dan kita yakin mereka-mereka yang berpikiran jernih Yang selalu berusaha untuk belajar Dan mempelajari, kita yakin Hidayah itu akan sampai kepada mereka Sebenci apapun mereka terhadap Islam Karena kurang apa Abu Sufyan Kurang apa Hindu, nanti ada Khalid bin Al-Walid Lihat Khalid bin Al-Walid Waktu di Mekah, dan lihat Khalid bin Al-Walid nanti di perang Di perang Muktah. itu sudah di akhir-akhir Kehidupan Nabi Muhammad Khalid bin Al-Walid Bapaknya namanya Al-Walid bin Mughira Dedengkot musuh Nabi Muhammad makanya sebagian ulama ketika menafsirkan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal Hayy, yang mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup dan mengeluarkan dari yang hidup sesuatu yang mati maksudnya ayahnya kafir anaknya bisa muslim ayahnya muslim anaknya bisa bisa kafir ayahnya kafir bisa jadi anaknya muslim Ayahnya muslim bisa jadi tidak? Bisa. Bisa jadi anaknya? Lihat di Spanyol. Ya. Yeah. Kuwait, Kuwait pernah. Kuwait itu pernah melewati fase ketika selesai invasi Irak dan mereka dibantu oleh Amerika sebagian meskipun tidak banyak tapi ada sebagian dari muslim Kuwait yang begitu kagum dengan jodbus di rumahnya itu pasang foto jodbus dan masuk agamanya jodbus muslim di kuwait ayahnya muslim ayah, eh, ayahnya muslim anaknya kafir ayahnya kafir anaknya itu kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menetapkan itu kecuali Allah dan di ayat ini peringatan Untuk penduduk Mekah Bagi mereka yang aniaya Nanti akan ada azab Akan ada azab Yang berbeda dengan azab hari kiamat Dan kebanyakan dari mereka Tidak mengetahui Kemudian ada pesan untuk Nabi Muhammad Yang menghadapi rongrongan di Mekah Yang menghadapi kesulitan dan tantangan Allah berikan pesan kepada Nabi Muhammad Wasbir lihukmi rabbika fa'innaka bi'ayunina wa sabbih bihamdi rabbika hina ta'ku wa sabbir lihukmi rabbik sabar itu katanya gak akan selesai sampai kita meninggal bisa jadi kemarin kita sabar sekarang waktu menghadapi dia kemarin kita sabar kemudian dia lagi datang bikin masalah yang kedua kali itu sabar disebut dalam Al-Qur'an lebih dari 80 ayat terkait dengan sabar. Dan di dalam Al-Qur'an sampai disebut wa qalilun min ibadiasy kalau yang bersyukur itu sedikit dan yang sabar itu sulit sampai Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama mengatakan bahwa yang namanya kesabaran itu yang namanya kesabaran Ada juga riwayat dari seorang sahabat Nabi yang mengatakan Kedudukan sabar di dalam agama Seperti kedudukan kepala di organ tubuh Kedudukan sabar di dalam agama Seperti kedudukan kepala Kepala penting nggak? Ada yang lebih penting dari kepala? Ada orang nggak punya kepala punya tangan gimana? Manzilatussabr fiddin kamaanzilati ra's fil jasad. Kedudukan sabar. Saya berpesan kepada diri saya dan saya mengajak kepada kita semuanya, tidak gampang untuk sabar. Waktu Ramadan aja lihat latihan sabar gimana, sebelum buka gimana keadaan Sampai ada yang bilang, "Ustaz, ustaz sekali sekali tolong pantau kalau mau buka puasa tuh di restoran." Di mall, di restoran, lihat Sebelum buka bagaimana perilaku Orang yang berpuasa Ada oh, yang geprak-keprak meja Mana pesanan saya Dari tadi gak datang-datang Itu mau buka puasa Setan udah nggak ada pada Sabar Sabar itu kedudukannya seperti Kepala, kedudukan sabar Di dalam agama Seperti kedudukan kepala Di organ tubuh Puasa harus sabar Sholat harus sabar, berumah tangga, bertetangga, semuanya harus apa itu? Sabar. Dalam sholat perlu sabar. Zakat sabar gak? Sedekah sabar. Semua itu harus ada sabarnya. Pergi haji lihat. Kejadian bencana Demi bencana yang menjatuhkan Korban itu karena apa Gak sabar mau nyium Hajar Aswad jadi apa Ada yang perustasi Karena gak sampai-sampai Hajar Aswad Ada orang kulit hitam dicium sama dia <tuh> Dipikir sama dia ini udah <tuh> Ada orang Dipikir yang Karena waktu dijelaskan dari kampungnya Hajarul Aswad adalah batu hitam. Dia ngantri lama nggak dapet-dapet, kemudian udah deket gitu, ada orang kulit hitam dicium sama dia. Niatnya sampai. Kalau bicara niat sih, Insya Allah sampai ya. Karena nggak sabar umat Islam itu malu di mata umat-umat yang lain dan memalukan karena nggak pakai sabar. Katanya itu sekian, lebih dari seribu yang menjadi korban tragedi Minah. Karena apa coba. Islam sudah bilang di dalam ajarannya, Tuhan tidak menghendaki kesulitan untuk kamu, Tuhan menghendaki kemudahan. Dan Nabi Muhammad ketika mengirim Muaz bin Jabal untuk menjadi utusan beliau di Yaman, Nabi Muhammad pesan, yasiru wa la berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Berikan berita gembira Jangan bawa berita yang membuat enggak enak Tapi Lihat haji itu perlu sabar Sampai terjadi korban Di depan kaabah banyak korban Karena banyak enggak sabar Di Mina ingin melempar jumroh Yang melambangkan Melempar syaitan Ternyata belum sampai Melempar Sudah Sudah apa? Sabar. Nabi Muhammad dipesan oleh Allah SWT. Wasbir li hukmi rabbika fa'innaka bi'ayunina. Sabarlah menghadapi ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Sabar di dalam menghadapi ketetapan Tuhanmu. 13 tahun punya tetangga kayak Abu Jahal sama Abu Lahab gimana? 13 tahun punya tetangga saya kayak apa kayak apa tetangganya? Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, belum istrinya Abu Lahab sampai disebut di dalam Al-Qur'an. Wa fi Dan istrinya membawa kayu bakar Oh istrinyau Lahab tapi kalau bicara cantik-cantik jadi jangan bangga dengan cantik karena istrinya Abu Lahab juga cantik tapi sering membakar suasana membuat suasana menjadi panas hamalattalhaatta pembawa kayu bakar 13 tahun. Nabi menghadapi Abu Sufyan Walid bin Al-Mughirah Nabi menghadapi Abu Lahab Nabi menghadapi Abu Jahal Nabi menghadapi kroni-kroninya yang sangat aniaya Nabi tidak mengganggu mereka Nabi tidak mengambil apapun dari mereka Tetapi mereka tidak meninggalkan sedikitpun kebaikan untuk Nabi Mereka selalu halangi Nabi Nabi mau sholat Nabi sholat nih di masjidil haram Nabi sedang sholat Mereka tawaf sambil tepuk-tepuk tangan Nabi sedang sholat Sengaja supaya nggak ada yang mendengar Supaya Nabi tidak husu Mereka tepuk-tepuk tangan Mereka bersuil Sambil tawaf Bersuil Bersuil itu apa? Bersiul maaf Bersiul Abu Lahab, Abu Lahab. Bersiul, maaf. Bersiul, tepuk tangan. Nabi sedang salat. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu sering melakukan mengumpulkan habis menyembelih ontak, menyembelih kambing, isi perutnya jeroan. Jeroan itu artinya dalam, ya. Itu dilempar ke tubuh Nabi. Baunya kayak apa? 13 tahun Diboykot 3 tahun nggak boleh dapat makanan dari luar nggak boleh ada hubungan dengan luar 13 tahun Sampai Nabi Muhammad Harus hijrah Allah pesan kepada Nabi Muhammad Oh Ustaz, kok Nabi Muhammad Dipesan untuk sabar Kan sudah sabar Kenapa dipesan untuk sabar Ya Setinggi-tinggi Kedudukan Nabi Muhammad Di hadapan Allah adalah hamba. Sepandai-pandai seorang anak di depan orang tuanya bagaimana? Anak. Sepandai-pandainya seorang anak, di hadapan orang tuanya tetap ah, anak. Setinggi-tingginya kedudukan Nabi Muhammad, di hadapan Allah adalah hamba. Kemudian, kuya. Kenapa memang Nabi nggak sabar Pertama Setinggi-tingginya Nabi Muhammad Tetap beliau adalah hamba Allah Beda kita dengan agama yang sana Kalau agama yang sana itu kan Satu adalah tiga, tiga adalah Satu, kalau kita nggak Setinggi-tinggi Nabi Muhammad Tetap di bawah Allah Kemudian yang kedua Pelajaran untuk umatnya Kalau Nabi Saja diperintahkan sabar Apalagi, apalagi kita nabi yang merupakan pilihan dari semua pilihan. Dalam salah satu riwayat dikatakan malaikat Jibril alaihis salam pernah mengatakan, Ya Allah, saya sudah periksa, saya sudah cek semua hati hamba-hambaMu dan pilihan-pilihanMu, -pilihan saya dapatkan. Hati yang paling baik, yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah seperti itu masih dipesan untuk sabar. Apalagi, apalagi, apalagi kita melihat yang indah nggak sabar. Iya, yeah. melihat yang buruk nggak sabar. Mendapatkan banyak dari Allah Baik indah ataupun tidak indah Kadang-kadang kita tidak sabar Wasbirli hukmi rabbika Sabarlah di dalam menghadapi Berada di hadapan keputusan Tuhan Nabi Muhammad sahabatnya banyak yang Maaf Banyak yang dipukuli Banyak yang dianiaya Banyak yang dizolimi Sebetulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan bisa minta kepada Allah, Ya Allah, habisi mereka semua. Kalau Nabi Muhammad ketika di Mekah memukul penduduk Mekah, Nabi Muhammad mendapatkan mojiza petir yang menggelegar menghancurkan mereka semua, mereka akan masuk Islam bukan karena keyakinan tapi karena takut. Ya, seandainya Nabi Muhammad membalas Aniaya mereka dengan aniaya Melalui tangan-tangan Tuhan Mereka akan masuk Islam Bukan karena keyakinan Tapi mereka masuk Islam Karena takut Nanti petir menggelegar Nanti akan datang Di Mekah ditunjukkan Bahwa Nabi Muhammad SAW Adalah hamba Allah Menjalankan perintah Allah Sampai ketika di ta'if Nabi Muhammad dilempari batu Sama anak-anak kecil Dicaci, dimaki, dicemoohkan Nabi Muhammad dengan Zaid bin Al-Harithah Anak angkat mantan, anak angkat beliau Lari meninggalkan kota Taif Setelah 10 tahun berdakwah, Hijrah ke Taif pulang dari taif tambah dahsyat lagi penganiayaan mereka Nabi Muhammad suri teladan dan dikatakan di dalam Al-Quran laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah ayat itu nanti di bulan maulid itu agak populer itu ayat sama seperti apa kutiba alaikum itu populer di bulan Ramadan laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan sungguh Bagi kamu Di dalam kehidupan Nabi Muhammad Uswah Uswah itu Kalau dalam bahasa artinya Satu yang tidak enak Apabila anda melihat Sesuatu yang tidak enak tersebut Anda menjadi kuat Begini Kalau ada orang yang kehilangan dompetnya Isinya itu cuma Rp ribu rupiah Kemudian nggak ada kartu yang penting Sedih gak dia? Setelah dia kehilangan dompet Dia mendengar ada seorang kehilangan anak Gimana? Rasa hilang dompetnya gimana? Hah? Rasa hilang dompetnya gimana? Gak usah hilang dompet Ketika dia kehilangan dompet Tiba-tiba setelah itu ada orang kehilangan tangannya Karena musibah Hilang dompetnya itu terasa enggak? Hilang Kan gitu? Rasa sedihnya itu bagaimana? Itu namanya Ujian yang lebih besar itu namanya uswah Yang membuat semua ujian menjadi kecil Siapa yang membaca Kehidupan Nabi Muhammad SAW Dia akan melihat ujian dia tuh kecil Itu namanya uswah. Nabi sebagai suri tauladan di dalam hal-hal yang sulit. Sehingga siapa yang mendapatkan kesulitan, begitu dia melihat kesulitan-kesulitan yang dilewati oleh Nabi Muhammad, kesulitan dia menjadi kecil. Kita mau sholat subuh gimana? Susah gak? Sholat subuh. Nah, nanti ini ayat-ayat terakhirnya itu terkait dengan sholat malam dan seterusnya. Yang melihat zaman Nabi Muhammad itu listrik tidak ada. Ya, makanya kalau membaca hadis yang mengatakan sholat itu boleh dijama' ataupun boleh ada dispensasi kalau turun hujan. Bayangkan hujan pada masa lalu dengan hujan sekarang. Kalau zaman Nabi Muhammad ketika hujan Masjidnya alasnya apa? Alasnya apa masjidnya? Atapnya Atapnya apa? Setelah isya kita lanjutkan Allah Surah al اشهد ان nızda I الصلاة. صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة آتي سيدنا محمدن الوسيله والفضيله والشرفه والدرجه العاليه الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد صبر dari Apa yang kita hadapi Dan Nabi Muhammad sebagai teladan Uswah berarti Sesuatu yang memang Kalau kita melihat itu Semua kesulitan kita itu menjadi ringan Nabi Muhammad dengan semua kesulitan beliau Lalu kita bercermin Maka kita akan melihat kecil sekali ujian kita Tapi kan kita memang penyakit Kita itu adalah ketika kita mendapatkan ujian Seakan-akan kita adalah orang yang paling sengsara Sudah nggak ada lagi orang yang lebih sengsara dari kita Aduh ini sudah mau jatuh ini langit Sudah Dan Memang manusia memiliki Dari sekian banyak kelemahan manusia Manusia itu ingin terburu-buru semuanya, semuanya ingin selesai secepatnya Semuanya ingin terlihat selesai secepat-cepatnya Sehingga itu yang membuat manusia tidak sabar Dan memang dalam banyak riwayat dikatakan Nabi Muhammad pernah menegur seorang ibu Yang sedang menangisi menangisi anaknya Di atas kuburan anak tersebut Seorang ibu itu menangis Kemudian Nabi Muhammad lewat Nabi Muhammad melintas di situ Kemudian Nabi Muhammad berpesan Ibu Mohon Ibu sabar. Sabar-sabar. Belum lihat yang mengingatkan itu adalah ada sahabat yang lihat, "Waduh, ini ibu berani betul." Sabar-sabar. Memangnya gampang apa menghadapi musibah kayak begini? Ini anak saya yang saya paling sayang. Ini nabi lewat. Ada sahabat yang nunggu di situ. Begitu ibu itu selesai dari nangisnya, sahabat itu bilang, "Bu, ibu tahu nggak Tadi yang negor ibu siapa?" Siapa? Nabi Muhammad Langsung datang ke rumah Nabi Muhammad Rasulullah saya minta maaf Nabi Muhammad mengatakan Sabar itu pada pukulan yang pertama Maksudnya pahalaan itu Paling besar Ketika mendapatkan ujian langsung ingat Sama Allah Ini ujian nih ujian Kayak kita kalau datang ke dokter gigi gimana Datang ke dokter gigi nih Siap apa kita? Hah? Siap apa? Mau marah-marah sama dokter giginya? Hah? Kita siap. Hmm. Nah. Ke dokter gigi itu, kita percaya sama dokter gigi. Ini untuk kebaikan saya. Hmm, nahan gak? Tapi kenapa kalau sama Tuhan kamu nahan? Hah? Hah? kita saya kita semua akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan agar tidak keluar dari rel sabar adalah pegangannya dan dikatakan dalam Al-Qur'an innamayuwaffasabiruna <tik> ajruhum yang mendapatkan pahala sangat banyak tidak bisa dibatasi adalah orang-orang yang sabar. Adalah orang-orang yang sabar. Nah, untuk sabar tuh bagaimana? Ya, banyak langkah-langkah untuk bisa sabar. Yang pertama, sadar kehidupan dunia tuh memang selalu berubah-rubah. Bisa panas, bisa bisa dingin, bisa hujan, bisa bisa kemarau. Itu namanya tabiiat al haati dunia. Di, kita harus menyadari kehidupan dunia tuh enggak ada senyum terus nggak ada tawa terus nggak ada Nangis terus juga Itu ma'rifat tobi'atil hayati dunia Dia harus mengetahui Kemudian dia mengetahui Bahwa Ada pahala di balik kesabaran dia Kemudian Dia diminta bergaul Dengan orang-orang yang sabar Kita kalau punya teman Yang sabar bagaimana Kalau punya teman yang gak sabar Wah oh, kayak begitu mah Jangan udah lempar aja ha. Terus Lingkungan, teman Kemudian baca Kisah-kisah orang-orang yang sabar Karena semua kesuksesan Di belakangnya Pondasinya adalah Kesabaran Dan semua kehancuran Kalau dilihat Karena hilangnya Hilangnya kesabaran Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Wasbir Dan dalam beberapa ayat Al-Quran Memang ada redaksi yang seperti itu wala ketika cerita tentang Nabi Yunus sabarlah engkau wahai Muhammad di dalam menghadapi keputusan Tuhanmu jangan seperti jangan seperti siapa Nabi Yunus salam, yang murka dengan umatnya akhirnya ketika murka dengan umatnya naik kapal naik perahu naik perahu kelebihan muatan semuanya sepakat Kita kocok masukin namanya, yang namanya keluar harus keluar dari perahu ini. Kalau enggak ini perahu semuanya akan angkat tenggelam, akan karam. Dikocok tiga kali, dikocok yang keluar nama Yunus bin Mata. Akhirnya mau tidak mau, sudah menjadi kesepakatan, keluar dari perahu lompat, kemungkinan itu ada ikan hiu yang lagi... Ikan besar yang sedang membuka, Nabi Yunus masuk. Tetapi ha orang yang kita bisa sabar tuh kalau kita yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Nabi Yunus alaihis salam di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus tidak berhenti mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka ini kuntumina zalimin. diulang-ulang terus diulang-ulang terus sampai ikan tersebut akhirnya ke daratan memuntahkan Muntahkan keluar Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat dan derajat yang paling tinggi dari kesabaran itu adalah arido bimakruhilkodok menerima sepenuhnya dengan ketetapan Allah walaupun nggak enak itu yang paling tinggi kalau kita kan kalau dapat dapat dapat duit alhamdulillah kalau nggak ada duit alhamdulillahnya di mana ada duit alhamdulillah nggak ada duit alhamdulillah sehat alhamdulillah sakit sakit Allah kan terpuji terus kita sehat kita sakit Allah terpuji tidak Cuman memang kita sudah, sudah menggeser makna Alhamdulillah itu kalau enak. Padahal makna Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan terjepit ataupun dalam keadaan lapang. Sabarlah dengan ketetapan Tuhanmu maka sesungguhnya engkau di penglihatan kami. Engkau di bawah pengamanan kami, penjagaan kami, biayunina di bawah perhatian kami. Wasabih bihamdi dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangkit. Ketika engkau bangkit, bangun tidur itu ada doanya. bangun tidur ada doanya enggak? Bangun dari tempat dari dari majelis itu nanti ada ada doanya puji dengan keagungan Tuhanmu ketika kamu bangun wamilailifasabehu wa dan di sebagian malam lalu sucikanlah dia demikian juga di saat kepergian bintang-bintang tasbih. Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam kalau bangun tidur itu baca doa. Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam kalau bangun dari majlisnya. Subhanakallohumma Subhanaka kafaratul majlis. Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Nabi mengatakan Siapa yang bangun karena bisa jadi dalam pembicaraan kita tuh ada dosa. Bisa jadi dalam penyampaian, dalam pembicaraan, dalam apa yang menjadi perbincangan bisa jadi di situ ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya ada kafaratul majlis. Kemudian Nabi Muhammad dikatakan bangun tidur beliau baca doa, wamina Salat malam. Sholat malam Wa idbaran ujum Ketika bintang-bintang itu mulai menghilang Pergi Sebagian besar menafsirkannya Sholat sunnah subuh atau sunat fajar Ketika kamu bangun Baik bangun dari tidur Bangun dari majlis Bertasbih Kemudian Di malam hari dengan sholat tahajud dan ketika bintang-bintang sudah menghilang, tandanya akan datang, waktu pagi hari ada sholat sunat fajar dan sholat sunat fajar Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan dalam banyak hadis tentang fadilahnya sholat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya Sunat Fajar, masuk waktu subuh, tapi sebelum salat subuh Subuh jam 4 lewat 10 4 lewat 5 Dengar azan, tidak dengar azan, jam 4 misalnya besok jam 4 lewat 5 Begitu jam 4 lewat 5, kebetulan kita bukan di tempat yang dekat dengan masjid atau tidak terdengar azan Kita sudah bangun jam 4 lewat 5 berarti sudah masuk waktu subuh. salat sunat fajar dua roka. Bukan sebelum waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Sebelum salat subuh. Itu namanya sunat fajar. Sebagian lagi mengatakan nanti ada waktu namanya sahur. Sahar. Di waktu tersebut juga Termasuk waktu yang sangat istimewa Allah perintahkan kepada Nabi untuk sabar Karena engkau di bawah penglihatan kami Di bawah pantauan kami Di bawah penjagaan kami Sabar Yakin Allah tidak meninggalkan kamu Kemudian disuruh tasbih Kenapa sih sabar dan tasbih hubungannya apa? Tasbih kan mensucikan Allah Jangan sampai kalau kamu mendapatkan kesulitan Kamu menganggap Tuhan salah Makanya disuruh Tasbih Jangan sampai kesulitan yang kamu hadapi Membuat kamu menduga Atau berburuk sangka Kepada Allah Sehingga diperintahkan untuk bertasbih Dengan memuji Tuhanmu Ketika kamu bangun Dan dari sebagian malam Maka bertasbihlah wa nujum dan ketika bintang-bintang itu sudah menghilang akhir surat surat at-tur mengingatkan kepada kita untuk senantiasa sabar dan jangan pernah tidak memuji dan mensucikan Allah Subhanahu taala kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang dengan surat yang baru hadanallahu wa iyyakum ajmain warahmatullahi